Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Rabu 7 Februari 2018 dibacakan Ardiansyah Tabrak truk parkir di pinggir jalan di PD truk bahan kelontong terjungkal ke parit. TNI Ciduk 3 oknum polisi dan petani yang konsumsi sabu. Anggota DPD RI H. Sudirman tanggung biaya hidup pasien bocor jantung Aceh Selatan.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 Sudarlun, satu truk BL8878AH yang bermuatan bahan kelontong tujuan Banda Aceh terjungkal ke Parit di kawasan Dayah Tano, kecamatan Gelumpang 3 Pidi, Rabu, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Truk itu terjungkal setelah menghantam satu truk BK9062DB yang sedang parkir di pinggir jalan. Karena sopir bernama Sofian Rintar Siahaan, warga Jalan Sehat di Tegal Rejo Medan sedang makan di warung di lokasi kejadian. Sementara sopir truk bahan kelontong bernama Zamarul warga desa Pulau Pante, Pidi. Kapol Respidia KBPN di Nugraha Setiawan Siregar menyebut ikhwal kejadian truk BL8878AH berangkat dari arah Medan tujuan Banda Aceh meluncur di Jalan Nasional. Namun sesampai di kawasan Daya Tano, sopir tidak melihat satu unit truk parkir di pinggir jalan. Sam sopir hilang kendali yang berusaha banting setir sehingga truk menghantam bagian belakang dan terjungkal ke parit di pinggir jalan Bandar Aceh Medan. Sudarlun intel gabungan Korem 022 PT dan Kodim 0209 LB menciduk tiga oknum polisi dan seorang petani terkait kasus peredaran narkoba. Masing-masing pelaku Brigadir SEN, Brigadir S, dan Brigadir ZS, serta seorang petani NS. Mereka ditangkap dari sebuah rumah di desa Padang Maninjau, kecamatan Aiku, Sumatera Utara, selasa pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kuat dugaan ketika ditangkap, keempat pelaku baru saja mengkonsumsi sabu-sabu. Bahkan merujuk pada barang bukti yang disita, keempat pelaku tidak sekedar sebagai pencandu tapi juga sebagai pengedar. Pasalnya barang sitaan tidak cuma sabu 0,31 gram beserta alat isap. Melainkan juga ada dua gulungan aluminium foil, 30 bungkus plastik bening, dan timbangan digital yang kerap ditemukan dari tangan bandar narkoba. Sudarlun H. Sudirman, anggota DPDRI asal Aceh, merasa prihatin dengan kondisi Laili Marjuita yang berusia 2,3 tahun. Anak pasangan Safrudin dan Surtina warga desa Ujung Pasir Kabupaten Aceh Selatan didiagnosis menderita bocor jantung sejak berusia 9 bulan. Keluarga yang tergolong kurang mampu tersebut tidak bisa mengobati anaknya karena terkendala biaya hidup selama pengobatan walaupun biaya pengobatan ditanggung BPJS. H. Sudirman mendapat informasi tentang Laili melalui berita di Harian Serambi Indonesia 29 Januari 2018 lalu. Masalah biaya hidup yang menjadi kendala keluarga pasien selama pengobatan baik di Bandar Aceh maupun jika dirujuk ke Jakarta nanti akan ditanggung oleh H. Sudirman. Jarlun warga Kecamatan Kota Sigli Pidi mengeluhkan tanah yang berhamburan dari truk pengangkut batu gajah di sepanjang ruas jalan Simpang Keniri, Blangpase, Benteng, depan pendopo bupati karena mengganggu kenyamanan bagi para pengendara yang melintas di ruas jalan tersebut. M. Marzuki warga Kota Sigli mengatakan selama dua bulan terakhir kenyamanan berlalu lintas di ruas jalan mulai Simpang Keniri hingga Blangpase, Benteng, dan depan pendopo bupati mulai tidak nyaman. Karena mobil truk bak terbuka pengangkut batu gajah untuk pembangunan pantai wisata Pelangi di Kuala Pidi di berhamburan tanah di sepanjang badan jalan. Praktis akibat tanah yang terjatuh di sepanjang ruas jalan itu menjadi tumpukan yang menyebabkan jalan bergelombang sehingga pengendara dalam berlalu lintas terganggu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Dálon, sengketa kepemilikan Panti Asuhan Darul Aitam Akhirnya berakhir setelah pengadilan Negeri Medan Mengabulkan gugatan Yayasan Darul Aitam Aceh Spakat. Yayasan Darul Aitam Aceh Spakat Melalui Ketua Umumnya Kamarudin Harun Menggugat Yayasan Penyantun Yatim Piatu Aceh Spakat Yang diketuai Asbi Hasan Dalam gugatan disebutkan jika tergugat Telah mendirikan kantor dan beraktivitas Dalam lingkungan Panti Asuhan Darul Aitam Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Ali Tarigan kemudian memutuskan yayasan yang memiliki kekuatan hukum merupakan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 2 tanggal 2 September 2014 yaitu Yayasan Darul Aitam Aceh Sepakat. Ketaris Umum DPP Aceh Sepakat H.T. Bahrum Syah mengatakan putusan ini merupakan gugatan ketiga yang mereka menangkan terkait Kisru Organisasi. Darlun puluhan warga dilaporkan masih hilang pasca terjadinya gempa bermagnitudo 6,4 skala Richter yang mengguncang kota pesisir timur Taiwan selasa jelang tengah malam. Lebih dari 40 orang dikhawatirkan masih terperangkap di dalam gedung bertingkat yang rubuh dan menjadi miring akibat guncangan gempa. Korban tewas akibat gempa yang berpusat di sekitar 22 km utara kota itu telah mencapai 7 orang. Sementara korban luka setidaknya 254 orang. Sebanyak 88 orang dilaporkan masih hilang, 17 diantaranya diyakini berada di gedung Yun Sui yang menjadi miring setelah tiga lantai paling bawahnya rubuh. Sebanyak 39 warga yang terdaftar di gedung tersebut belum terjangkau meski juga tak dapat dipastikan apakah mereka berada di dalam gedung saat gempa terjadi. Gedung Yun Sui menjadi salah satu dari empat bangunan di kota Huailin yang rubuh atau miring setelah gempa.